today. Honestly, I'm going to talk Hello bro Desa Perkenalkan saya Eva Remix Atau Febri Hands Dan di sebelah saya Saya Skripel Dan jika kalian melihat Judul video ada tulisannya Eva Remix Atau di deskripsi ada tulisannya Eva Berarti itu saya bro Dan jika kalian Melihat Atau membaca Di judul ataupun di deskripsi Ada nama saya Berarti saya yang buat Ataupun saya yang sementara mainin Alat DJ Oke di video kali ini Kita berdua Akan menceritakan Apa saja yang belum kalian tahu Tentang channel ini Oke langsung. saja awal mula channel ini terbentuk pada tanggal 16 Mei 2018 Jadi ini sebenarnya channel saya channel Fabri Hands. Saya itu sebenarnya punya dua channel bro. Channel yang ini awalnya sebenarnya channelnya namanya DJ Fabri Hands. Nah karena channel ini belum dimonetize, <laughs> jadi saya uh, fokus dulu di channel Fabri Hands. Dan untuk channel ini itu konsepnya kemarin itu uh, ini ya main alat, main alat, main alat DJ. Sebenarnya ini alat memang sudah dimainin dari sudah lama bro. Tapi bukan pakai alat yang ini bro. Tidak oh, bukan pakai ini, ini sudah alat baru. Ya tapi mereknya sama. Mereknya sama. Oke, okay, kurang lebih konsep. seperti itu Jadi saya mixing lagu-lagu yang viral Pokoknya siapapun lagunya yang viral Atau remixnya yang viral Saya mixing dan saya upload di channel ini Waktu itu Dan nama channelnya masih DJ Pabri Hands eh, Setelah lama kemudian Channel ini sudah dimonet Alhamdulillah sudah dimonet kemana, bro? Pokoknya itu di 2018 itu ya? Hmm, 2018 Nah kemudian situ saya mulai uh, kewalahan Saya kebingungan Janganin dua channel 2 bro 2 channel, Bingung Nah jadi saya uh, Berencana untuk mengubah channel ini menjadi channel bersama atau channel komunitas jadi komunitas saya itu Basbit Gorontalo atau BBG jadi saya rubah nama channelnya jadi BBG style BBG itu Bas gorontalo Kenapa ada tulisan stylenya karena kita di komunitas BBG itu ada style tersendiri jadi kita sebutnya BBG style jadi saya ganti nama channel DGBB handss menjadi BBG style oh, dan untuk komunitas kita BBG itu atau masuk gorontalo itu berjumlah 24 orang nah kemudian sering berjalannya waktu lagi anggota-anggota tersebut mulai pada sibuk dengan urusannya masing-masing ada yang sibuk main game ada yang sibuk dengan keluarga sibuk dengan keluarga dan lain sebagainya macam-macam kesibukan dan pengaruhnya terhadap channel channel sudah mulai tidak konsisten tidak lagi konsisten. Untuk upload, untuk upload, upload, upload dan yang masih bertahan pada saat itu ini si orang satu ini <laughs> si Skripel bro, si Skripel yang masih semangat yang masih upload upload video terus di channel itu. Jadi disitulah saya mulai berpikir eh, saya akan merubah konsep channel ini menjadi kayak dulu lagi kayak main-main alat dulu. Karena chain, konsep dulu itu sebenarnya saya sudah terapkan di channel Paper Karena saya lihat si Ski ini semangat bikin video. Eh, jadi saya harus mana? Hmm. <laughs> jadi saya juga semangat <laughs> jadi konsep yang dulunya di Febri saya pindahkan di channel ini channel di jereza belum di jereza tunggu kemudian untuk channel Febri Hands uh, saya bikin konsep itu lebih ke lagu-lagu original dan buat video klip jadi jangan tanyakan kenapa saya jarang upload di situ <laughs> karena membuat lagu sama video-video klip -video itu waduh lumayan lama waktu yang lama dan budget yang lumayan <laughs> jadi situ akan jarang upload mungkin tapi kalian harus tetap subscribe channel itu juga karena waktu dekat ini saya akan upload video terbaru lagi di situ. Dan setelah konsepnya sudah saya rubah, akhirnya saya sama Iski berdiskusi untuk merubah nama channel, merubah nama channel ini. Karena di situ kan udah bukan bukan kita semua bukan lagi, kita semua lagi yang upload. Bro. Tinggal kita berdua nah, tinggal berdua Hanya yang bertahan saja yang nah, masih bro. upload. Nah jadi di situ kita rubah nama channel berhubung di situ kan konsepnya alat DJ ini kan, main alat DJ. Jadi, jadi harus ada kata depan itu harus ada kata DJ. Harus ada kata DJ apa begitu? Jadi kita tinggal cari nama ma belakang. Dalam pencarian nama belakang itu ada yang mudik Bro. Ada yang Saya pernah kasih DJ Ploso, DJ Kemarin sempat saya bikin DJ Kampung. Cuma cuman saya bilang DJ Kampung udah ada. Sudah pernah ada. Ada DJ Dalam DJ DJ Pambatikung. DJ Maslororo, DJ Maslororo. Jadi dari semua nama-nama itu kita cari nama yang simpel, pendek, sederhana, sederhana, terlalu hard, terlalu hard. Jadi kita simpulkan DJ DJ Desa dan jadilah nama channel DJ Desa. oke okay, kemudian kita mengganti nama channel bukan berarti komunitas kita bubar bro komunitas kita tetap bbg cuma hmm. nama channelnya yang kita ganti Ganti. bbg hmm. sampai sekarang masih ada bro ada. masih akan 24 orang masih lengkap hmm. jadi, belum ada yang pada keluar jadi kalian kalau mau komen bbg kemana bbg masih, masih ada bro, BBG masih ada, bro. Masih ada. ganti nama channel cuma yang berarti. upload tinggal kita berdua mereka juga sibuk nah, mereka juga sudah ada channel sendiri Naljaka Naljaka andri... Andripa, Andripa. Andri... kontennya itu main game game nanti kalian subscribe Adi Algepari, Farms, Yandri Budiko pokoknya nanti kalian cari saya bro kurang lebih seperti itu oke dan satu lagi kenapa kita sampai berpikir merubah nama jadi DJ Desa karena kita itu berasal dari desa bro kita berdua dari desa bro dari kabupaten kita bukan dari kota dari lorong dari lorong ya dari kabupaten Bolang, saya kabupaten Boalem oh parah mas kaya Oke kurang lebih seperti itu pembahasan kita di video ini Jadi tujuan kita membuat video ini Biar kalian tidak bingung Dan lebih terarah lagi Oke sekian dari kami Semoga kalian akan menjadi kaum di Desa Yang di Desa yang terbaik Terbaik The best The best Nice people uh, nice people kita punya <laughs> <Gak> <laughs> Ini kaum DJ Desa Oke pokoknya Panteng Improach channel ini uh, Akan ada terus update-update Remix-remix terbaru yang sangat mantap Mantap Apalagi Bang Eva yang remix Pokoknya sama Ini pokoknya ada Remix, ara escrito Remix. Okay, sudah, eres John. Dada, jabong bong.